Assalamualaikum Saudarlun Berita Pagi di Si hari ini Rabu 8 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah. Pasangan Musakir Manap Tia Khalid lengkapi bahan gugatan DMK. Di Gubernur dilarang ganti pejabat jelang akhir masa jabatan. Gerak minta KPK kawal program aspirasi dewan di Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram FM.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 Berlun tim kuasa hukum Muzakir Manap T.A. Khalid melakukan perbaikan atau melengkapi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi RI terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Aceh 2017. Sebelumnya pada Rabu 1 Maret lalu pasangan nomor 5 ini telah mendaftarkan gugatan ke MK. Perihal melengkapi bahan gugatan ini disampaikan oleh Kamarudin SH, salah seorang tim kuasa hukum Mualim T.A. Khalid yang saat ini masih berada di Jakarta untuk mengawal proses pendaftaran gugatan. Kamarudin mengaku pihaknya diberi waktu untuk memperbaiki atau melengkapi bahan gugatan. Diberitakan sebelumnya, pendaftaran gugatan atau sengketa dilakukan Mu'alim T.A. Khalid lantaran pihaknya menengarai banyak pelanggaran yang terjadi secara struktur, masif, dan sistematis dalam pilkada Aceh. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Aidit Fajri S.H., tim kuasa hukum Mu'alim T.A. Khalid. Tim kuasa hukum diketuai oleh T Maruzaman S.H., Kamarudin Esha, Muklis Mukhtar, dan Aidit Pajri. Adapun perbaikan yang dilakukan tim kuasa hukumu Alim T.A. Khalid yakni merinci semua dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Aceh 2017. Kamarudin mengatakan pihaknya merinci beberapa dugaan pelanggaran seperti persoalan tidak ditempelkannya form C1 di seluruh kabupaten kota di Aceh usai pelaksanaan Pilkada 15 Februari lalu. Kamaruldin juga mengatakan terhadap laporan yang telah diajukan nantinya MK akan melakukan putusan dismisal apakah laporan awal itu diterima atau ditolak. Jadwal untuk keputusan itu akan dilakukan MK mulai tanggal 16 Maret mendatang. Saudara Lund di penghujung masa jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota dilarang melakukan penggantian atau mutasi pejabat paling kurang 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Hal tersebut disampaikan bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riab Maji sehubungan dengan beredarnya rumor mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Aceh. Menurut informasi yang berkembang, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam waktu dekat akan disebut-sebut kembali melakukan pergantian pejabat, sementara masa jabatan Zaini akan berakhir pada 25 Juni 2017. Dudi mengatakan ketentuan larangan kepala daerah melakukan mutasi pejabat di penghujung masa jabatan tertera pada pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015. Pasal tersebut berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Menurut Dodi Riyad Maji, penggantian pejabat atau mutasi baru bisa dilakukan apabila gubernur memperoleh persetujuan secara tertulis dari Mendagri. Garlun Gerakan Anti korupsi Aceh meminta Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawal program aspirasi yang diusul anggota DPRA dalam APBA 2017. Pasalnya total dana yang diserap untuk program aspirasi sangat fantastis, yaitu Rp917 miliar lebih yang dititipkan pada 32 SKPA dengan 2.977 paket kegiatan. Koordinator Gerak Aceh, Askalani SH, dalam komprensi pers kemarin merincikan, dari 32 SKPA yang menerima titipan aspirasi dewan, yang paling banyak diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, yaitu 702 paket dengan pagu Rp199,8 miliar, Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebanyak 318 paket dengan pagu Rp131,8 miliar, dan Dinas Pengairan Aceh sebanyak 107 paket dengan pagu Rp130,5 miliar. Mekanisme dan model pengusulan anggaran dengan menitipkan seluruh usulan aspirasi kepada SKPA dinilai sebagai modus agar jika dilacak dan dibedah dengan menggunakan pendekatan dokumen perencanaan seolah-olah dana ini milik SKPA. Cara ini sudah menjadi rahasia publik dan konon disebut sebagai cara baru untuk menguras dana publik berkedok aspirasi. Menurut Ketua Gerak Aceh, usulan perencanaan program aspirasi DPRA menyalahi aturan dari sejak awal karena tidak ada dasar hukum. Sejauh ini cukup banyak temuan dan laporan masyarakat Aceh kepada KPK terkait kasus yang dananya bersumber dari APBA, tetapi belum satu pun mendapat prioritas. Karena itu pihaknya menantang KPK untuk menindak setiap kasus yang bersumber dari APBA. Darlun Mahyedin, 60 tahun, kakek asal desa Bintanghu, kecamatan Loksukun Aceh Utara, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional, kawasan desa Bintanghu, kecamatan setempat, selasa pagi. Sepeda motor Vario yang dikendarai korban ditabrak mobil Honda CRV yang dikemudikan Fuadi, 52 tahun, warga panti Gajah, Kecamatan Pesangan, Biren. Kasar Lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal mengatakan, kecelakaan berawal ketika mobil CRV yang disopiri Fuadi melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Banda Aceh menuju Medan. Sampai di kawasan Bintang Hu, dari arah depan melaju sepeda motor Vario yang dikendarai Mahyedin hendak menyeberang jalan. Karena mobil CRV melaju dalam kecepatan tinggi, sehingga sopir tidak sempat menginjak rem dan langsung menabrak vario. Akibat kejadian tersebut, korban Mahyedin terhempas ke badan jalan dan mengalami luka serius. Sedangkan Fuadi tidak mengalami luka. Usai kejadian, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Cudmutia, Ciutara, untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat perawatan, korban menghembuskan nafas terakhir. Usai kejadian, petugas langsung ke lokasi untuk proses penyelidikan dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan mobil ke pos lantas Lok Sukun. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Ugarlun pria muda TR 20 tahun, asal Aceh Selatan, yang mengantongi KTP Gampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, ditangkap personil polsek Uli Karing saat berada di salah satu usaha jasa pengiriman cepat di kawasan Ulikaring Banda Aceh. TR diringkus bersama barang bukti ganja miliknya seberat 723 gram yang disisipkan ke dalam paket bubuk kopi yang akan dikirimkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolresta Banda Aceh, Kombeste Saladin SH mengatakan penangkapan TR berawal dari kecurigaan petugas pengiriman cepat yang melihat paket kopi yang dikirimkan oleh TR berukuran jumbo. Sehingga pekerja di jasa pengiriman cepat itu pun membatalkan mengirim paket tersebut ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kasat narkoba Kompol Syafran menambahkan karena curiga terhadap kemasan kopi itu akhirnya petugas jasa pengiriman cepat menghubungi petugas Polsek Polsekulikaring. Ketika paket kemasan kopi dibuka ternyata benar isinya ganja. Karena kirimannya belum tiba, TR kembali mendatangi usaha jasa pengiriman cepat. Saat itulah polisi meringkus tersangka. Kompol Safran mengatakan saat penangkapan itu tersangka tidak melakukan perlawanan sehingga langsung digiring ke Mapol Sekulikaring. TR mengaku barang haram itu diperoleh dari seseorang yang biasa dipanggil Idin, warga kecamatan Belang Bintang. Tersangka Idin saat ini masih diburu pihak kepolisian. Berlun Tim opsnal Satuan Res Narkoba Polres Pidi meringkus dua pemuda yang ditenggarai bandar narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya ditangkap saat sedang transaksi di salah satu warnet Gampung Cotengoh Pidi Senin sore kemarin. Kapolres Pidi AKBPM Ali Khadapi mengatakan kedua pemuda yang diringkus berinisial SM 18 tahun, warga Prumnas Ketapang dan MH 18 tahun, warga Belangpase Kecamatan Kota Sigli. Penangkapan kedua pemuda ini diawali aksi polisi melakukan penyamaran sebagai penyewa warnet sehingga pelaku tidak curiga jika ada polisi di dekatnya. Kapolres mengatakan awalnya polisi menyapa pelaku MH dan menanyakan di mana jual sabu. Tanpa sungkan pelaku MH mengeluarkan sabu di bungkus pakai bungkus kuaci. Saat menyerahkan bungkusan sabu MH langsung diciduk polisi di lokasi warnet itu tanpa perlawanan. Polisi langsung menyita barang bukti yang masih berada di tangannya. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan berhasil menciduk SM di rumahnya. Polisi juga mengamankan barang bukti yang disimpan di rumah pelaku sebanyak 5 paket sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok. Total paket sabu yang disita polisi dari kedua tersangka sebanyak 14 paket atau seberat 2,5 gram. Darlun Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Dr. Takwadin Husin meminta pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus penembakan di Penaron, Aceh Timur. Sebab kejadian itu telah merusak citra Aceh yang saat ini sedang aman dan damai. Menurut Takwadin, tindakan cepat oleh pihak kepolisian sangat diperlukan agar kondisi kembali kondusif dan masyarakat merasa nyaman. Kejadian penembakan di Aceh Timur sangat memalukan dan mengecewakan serta mengisolasi Aceh secara sistematis. Kedepan investor bakal sulit datang untuk menanamkan modal di Aceh. Sehingga kasus penembakan itu sama dengan merusak perdamaian Aceh, padahal saat ini nilai perdamaian jauh lebih penting daripada pilkada. Jika kasus itu terkait dengan pilkada atau politik tentu sangat disayangkan ada pihak yang menempuh jalur kekerasan. Padahal semua persoalan ada aturannya. Menurutnya dengan adanya kejadian tersebut, ini dapat mengalihkan konsentrasi pemerintah dalam memajukan pelayanan publik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita pagi di Rabu 8 Maret 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.